Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan pemirsa TV di seluruh tanah air Kemarin kita memperingati 65 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka ini bukan hadiahnya Belanda. Ya Bu? Apa? Bukan hadiahnya Belanda. Indonesia Merdeka ini keringat air mata Darah dan nyawa Dari orang-orang tua kita Yang kadang mereka tidak sempat Menikmati kemerdekaan ini Untuk kita Mereka berurai air mata Untuk kita Mereka mengalirkan keringat dan darah Bahkan untuk kita Mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya Tanpa mereka sempat menikmati kemerdekaan itu. Ini ada-ada remaja pemuda nih, pernah minum air kelapa? Pernah nanam pohon kelapa? Nah, jangan lupa itu. Kalau sekarang kita bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua kita sudah menanam pohon kelapa. Kalau sekarang kita menikmati indahnya udara merdeka, itu karena orang-orang tua kita, air mata, darah, dan nyawa. Jangan kotori darah suci mereka dengan perbuatan tercela di atas negeri tercinta ini. Yang mau saya sampaikan adalah, pertama, berjuang merebut kemerdekaan tidak gampang. Dan mengisinya juga bukan hal yang mudah. Jelas? Jelas? Berjuang merebut kemerdekaan, Tapi mengisi dan mempertahankannya juga bukan urusan mudah. Dulu orang-orang tua kita berjuang lawan Belanda. Senyatanya apa? Bambu runcing. General Mahan, bambu runcing kok merdeka lawan tank? Tidak menempel kalau orang Khalid kata bambu runcing lawan tank. Bau meruncinglah. Ia kalau meriam Belanda, meriam Belanda itu sebabnya para pendiri negara kita dengan jujur mencantumkan dalam Makodima Undang-Undang Dasar 45 kalimat yang berbunyi dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada nggak tu pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada? Pokoknya beberapa -ber aja juga ada aja. Udah kata, ya lancar urusan. Enggak, enggak diperiksa, enggak Ada, ini bukan lipstick, ini kalimat pengakuan jujur dari para pendiri Indonesia Bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan Kalau begitu, dulu iman untuk merebut kemerdekaan Sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan Agar kita sebagai bangsa jangan tercabut dari akar budaya kita. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan itu harus jadi jembatan emas yang mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Ini janji kemerdekaan. Ini janji kemerdekaan. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Itu janji kemerdekaan. Nah tugas kita sekarang ini memeratakan kesejahteraan. Saya salut dengan ajakan Presiden mengajak para ulama berjuang memperbaiki akhlak bangsa. Karena apa? Salah satu faktor yang menghambat munculnya kesejahteraan yang merata itu karena sebagian akhlak anak bangsa lebih menjadi penikmat kemerdekaan bukan pengisi kemerdekaan berjuang enggak ikut ngisi ogah hanya jadi penikmat kemerdekaan rusak mentalnya rusak akhlaknya masih banyak para pelaksana pemerintahan di negeri kita yang potongannya potongan manusia tapi akhlaknya akhlak monyet ini harus diperbaiki Monyet tahu monyet eh masih ada hubungan keluarga enggak Maaf, itu monyet, coba dah ke kebun binatang Beran mampir di depan kandang monyet Lemparin pisang, dia makan Penuh nih mulutnya nih, lemparin lagi, tangannya nyekel Mulut penuh, tangan megang lah itu Lemparin lagi, kakinya megang Kaki megang, tangan megang, mulut penuh Teman sebelahnya dikasih, dirampas juga monyet kapan masyarakat sejahtera mau terwujud kalau monyet-monyet masih pada gentayangan gak pantas 65 tahun indonesia merdeka masih bicara soal kemiskinan negara kita ini besar dan sumber daya alamnya kaya tetapi 65 tahun merdeka kita masih berkutat dengan masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan sehingga demokrasi kita pun kalau ditegakkan di atas kemiskinan dan kebodohan labil hasilnya paingan apa paingan itu apa? pantesan lah sepohodih ayat mahdi ini memperbaiki akhlak agar kemakmuran bisa merata, jangan hanya dimiliki oleh sekelompok saja. Ini kemerdekaan perjuangan bersama, keringat, darah, air mata bersama, maka kemakmuran harus dinikmati juga secara bersama. Sekarang apalagi mau Lebaran begini, harga sebesar sudah pada habis. Ya, ya, di Kalimantan Selatan cabai seratus ribu per hari ini, seratus ribu yang turun cuman harga diri <SILENCIO> kalau yang lain-lain naik semua tuh yang turun cuman harga diri ya belay ngambrak nih, murah nih <SILENCIO> lalu kan pembina pada loh <SILENCIO> <SILENCIO> yang turun cuman harga diri dalam pada itulah maka tema berbagi, mumpung bulan Ramadan itu jadi penting berbagi ini kan ngajak anak berenang bawa ke kolam tidak bisa teori doang gaya dada begini, gaya kupu-kupu begini gaya bebas begini, ke air tidak pernah <ganti> itu sekali terjun gaya batu itu tenggelam terus kan, nibul-nibul enggak bisa bicara berbagi kesejahteraan yatim cuma lewat seminar, simposium dibacakan makalah di hotel berbintang lima yang pidato orang kenyang semua dari mana kepekaan mau tumbuh, ini puasa direk, rasakan aja tu lapar tuh. enak enggak, kalau enggak tahu lapar enggak enak, laparmu sebentar bagir datang lapar hilang haus mulenyap, saudara-saudaramu yang terkapar di kolong-kolong jembatan yatim piatu yang merintih kelaparan orang-orang jompo yang tiap hari tersungkur seperti itu janda-janda tua lu muda mulu lurusannya, janda-janda tua kalau yang muda mau dah banyak aja penyantunnya dah dari situ timbulah kepekaan Kepakaan melahirkan kepedulian dan kepedulian membangun kebersamaan. Sehingga nabi jadikan taruhan anak wakaf fili yatim kehati niat mal Aku dan orang yang mahu nanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat nanti. Kalau di akhirat ingin dekat dengan nabi di dunia dekatlah dengan yatim. Bapak Ibu dan pemirsa TV1, saya lanjutkan kembali tentang kepedulian. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumul qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak-anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau ingin di akhirat dekat dengan Nabi, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Bu. Bu. tanggung bebannya bayar SPP nya santuni ajak makan bersama usap kepalanya dengan penuh kasih sayang bawa berkah itu kayak saya nih, saya yatim piatu nih emak kagak bapak kagak udah ntar yang mengusap kepala saya boleh buat tempeleng dulu tapi kiai kalau anak yatimnya umurnya 18 tahun gimana kiai oh itu apa namanya anak asuh aja. Apa anak angkat? Saudara-saudara, tadi al-mukarram Lemut, Ustaz Taufik Rahman yang kepedulian yang perlu kita miliki. Nah, yang membahayakan adalah sifat kikir. Gini, gini. Puasa itu kan tujuannya salah satu tujuannya sumu tasihhu. Berpuasalah dan kamu akan sehat. Ini modal. Sehat apa? jasmani, iya rohani, pasti karena Imam Qazali bilang, penyakit dua macam berapa macam, Bu? dua, dua apa? dua macam macam apa? macam dua <laughs> Bapak, kalau tidak ada ijak ngomong, ngomong sendirian soalnya, kalau Bapak kan tenang, CS. <laughs> Penyakit itu dua macam, pertama penyakit zohir, yang kedua penyakit batin. Apa bedanya? Pertama, kalau penyakit zohir, yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi aneh, kalau penyakit batin, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Yang punya kagak ngeh. Yang punya enggak tahu. Orang lain yang tahu. Ginjal. Ginjal tumor, darah tinggi, darah rendah itu semua penyakit zahir. Sombong, ojok, kikir, pelit, medit, koret, buntut gasiran. Ada lagi enggak? Borok, tilang, pantat kuning. Itu namanya penyakit-penyakit batin. Nih. Saya punya penyakit jantung misalnya. Saya tahu itu penyakit saya temen kagak tahu ini penyakit Zohir datang-datang main kagetin aja lepuk mampus <San> <San> tapi kalau penyakit watin yang punya lah punya penyakit nggak tahu kadang-kadang orang lain yang tahu kalau kita sombong orang lain yang tahu tuh kita hasud orang lain yang nilai tuh kita pelit orang lain kita kadang-kadang berasa aman aja Ayo suka nggak sama orang pelit Enggak, walaupun kita juga kadang-kadang pelit. <SILENCIO> Tapi kita Bapak enggak suka mau pelit. Yang kedua, penyakit zahir banyak dokternya. Penyakit batin dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat tadi yang punya penyakit untuk sembuh. Yang ketiga yang paling dahsyat, yang ketiga, penyakit zahir hanya merusak dunia. Penyakit batin merusak dunia menghancurkan akhirat. Contoh, orang kalau punya penyakit kanker paling-paling mati itu doang. Enggak ada di akhirat penduduk neraka ditanya kenapa kamu masuk neraka? Tumor pak, enggak ada itu. Itu penyakit zahir hanya merusak dunia. Penyakit batin merusak dunia menghancurkan akhirat. Kira itu. Silakan. Ya. Terima kasih kehijraan dengan Z. Pastinya ibu-ibu bapak-bapak udah udah banyak um, apa mendengar tema kita kali ini. Silakan siapa yang mau bertanya? Ya, Pak. Nama dan langsung pertanyaannya, Pak. Tolong berdiri, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melodif Rahman dari Karang Taruna, Jakarta Barat. Ya. Pak Kiai, mau bertanya Pak Kiai ini. Saya sepakat ketika Pak Kiai mengatakan orang beramal tidak akan mengurai harta seorang yang beramal tersebut. Nah, cuman persoalannya... Ketika kita beramal, kita himpun harta itu dari jalan yang haram. Udah lama nih terhimpun banyak, kemudian kita sodakalkan harta itu. Kita agak rebeng-rebeng nih hukumnya, karena udah lama, gimana Pak Kiyai hukumnya? Yang kedua, saya ingin bertanya nih. Yang kedua nih, uh, standar keikhlasan Pak Kiyai. Standar keikhlasan untuk kita beramal. Mungkin itu saja ya. dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bapak-bapaknya udah. Silakan ibu ibunya nya. Silakan ibu. Siapa yang mau bertanya? Ya. Ya. Nama dan langsung pertanyaannya singkat ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Mewna dari Kudus Suma, ya. Kudus Isu, Jakarta Barat. Yang saya tanyakan bapak kiai. Uh, bagaimana hukumnya bagi seorang yang hidupnya berkecukupan, tapi mereka masih mau menerima bantuan. Lalu bagaimana bagi seorang yang hidupnya berkecukupan dan kaya, tapi dia hanya berjakap tapi tidak bersebakoh. Ya. Saja, uh, Kiranya cukup sekian burung irian burung cendrawasih cukup sekian terima kasih iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pakai pantun segala sih ibu Silakan. geng iya ikan gabus lebih cepat lebih bagus pokoknya lo jual gue beli oke yang pertama mudah-mudahan bukan berdasarkan pengalaman pribadi begini harta itu beda dengan yang lain kalau yang lain pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau harta, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan ke mana? Depan belakit sekarang. Harta yang didapat mutlak dari barat, dari sesuatu yang haram. Tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Mutlak. Tapi kalau bercampur. Nah ini beda itu. Kalau bercampur dengan yang haram, itu yang bisa Amwalakum Bizakah bersihkan hartamu dengan zakat. Kalau dia bercampur, kena yang haram-haram dikit gitu loh, jirempet -jirempet. nah itu yang bisa dibersihkan. Tapi kalau mutlak dari jalan haram, tidak bisa dibersihkan. Kita bisa nyuci kain kotor, tapi nyuci kotorannya tidak bisa kan? Kotoran bagaimana mau dicuci? Kotoran? udah kotoran nggak mungkin dicuci kalau kain kena kotoran bisa dicuci tapi kotoran nggak bisa dicuci tidak disedekahin guys. boleh nggak duitnya itu kita kasih misalnya untuk pembangunan jalan atau pembangunan uh, masjid atau apa? boleh ya? boleh boleh Oh boleh saudara-saudara untuk kemaslahatan umum ya yang kedua tadi apa pertanyaannya ah standar, standar ikhlas, ikhlas. ya Saudara-saudara, kata Imam Ibn Hajar, ikhlas itu bertingkat Sholat misalnya, pada tingkatan yang paling awam Asal waktu ingat kepada Allah, dia sudah termasuk ikhlas pada tingkatan pertama Itu menurut Imam Ibn Hajar Tapi untuk total dalam keseluruhan sholat ingat kepada Allah Perlu ada tahapan Riadah, latihan, setahap demi setahap, mulai dari yang pertama dulu bangunan setinggi apapun dimulai dari lantai dasar jadi asal waktu takbiratul ikhram konsentrasi penuh ingat kepada Allah, dia sudah mencapai tingkat ikhlas yang paling awam, tingkatan dasar, tapi untuk berkembang, perlu latihan perlu riadah, dan seterusnya itu dalam ibadah dalam beramal, ya tanpa pamrih tanpa tentu, tapi versinya versi ikhlas, versi malaikat Jangan tahu apa. Dirang Saudara begini. Saudara nga, minta orang ngajar anak ngajarin anaknya belajar baca Quran. Ustaz diundang ke rumah. Lalu saudara berpikir, "Ni ustaz ikhlas nih." Jadi kasih apa? Itu pemikiran yang terbalik. Soal ikhlas itu urusan si ustaz sama Allah. Tapi urusan saudara sama ustaz itu urusan jasa. Jelas maksud saya. Jelas. Berpikirlah secara profesional, jangan mikirin keikhlasan orang. Pikirin kita ini hutang jasa sama seseorang gitu. Itu itu yang yang saya kalau sudah dari diri ustaz sendiri, ikhlas tuh maaf. Contohnya sering vulgar sih, kasar tapi mendekati. Orang ikhlas dalam berbuat tuh maaf. Maaf. Kayak orang buang air besar. Coba ibu-ibu tanyakan yang masing-masing, kalau pagi buang air besar ikhlas enggak? Hah? Pernah ditengok-tengok? Pernah ngarepin balik lagi? Enggak bakalan, ikhlas bener udah. Ikhlas bener. Terakhir tadi ibu kita, ya, apa pertanyaannya? Jadi bicara Pak, kalau misalnya oh, orang iya. ini dalam keadaan mampu, dia menerima sodako itu gimana? Ya. Orang yang keadaannya mampu, tapi masih menerima sodako, Lihat dulu persoalan bu, Kalau sodako itu dia gunakan untuk sesuatu yang memang juga nanti dia di luar kemampuannya. Saya misalnya. Untuk hidup sehari-hari saya mampu. Mengenafkahi anak istri saya mampu. Tapi saya punya masjid. Saya punya pesantren. Saya punya anak-anak yatim. Saya punya beberapa majelis talim. Saya menghidupi berbagai yayasan. Maka orang seperti saya perlu dibantu bukan untuk pribadinya. Untuk perjuangannya. Jelas ibu? Oke. Okay. Yang kedua. Segala sesuatu itu tergantung latihannya. Mau bisa nyanyi, latihan nyanyi. Mau bisa tinju, latihan tinju. Mau jadi orang kaya, sering-sering latihan kaya. <laughs> latihan kaya itu latihan ngasih. Oh. Latihan ngasih. Tapi kalau latihan miskin, hati-hati. Hati-hati jadi juara miskin. <laughs> latihan miskin punya, masih minta. Itu latihan miskin namanya. Lain kalau dikasih, ini Minta. Kalau dikasihkan rezeki, dia tukang rokok nih, bawa rokok dia. Begitu temunya datang, bukan rokoknya keluar, mungkin masuk. Paman temannya malah dibilang, bagi gua rokok ah tuh punya masih minta. Tuh tuh latihan, latihan miskin tuh. Nanti ada harapan jadi juara miskin. <laughs> <laughs> Ini bulan Ramadhan, ayo kita banyak-banyak latihan kaya. Ya baik, terima kasih banyak. K. Jend. Ahmad Muzid, kita takbir. Allah Wabarakatuh. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti kita akan berdoa bersama dan juga nanti kita akan dengarkan kesimpulannya. Tetaplah di Tablet Akbar Rabudan 1431 Hijriah. Tadi itu yang jelasin, Hah, paham nggak? Kalau saya dengerin tadi di belakang bahasa orang Jakartanya makan kerang minum air hangat, penjelasannya udah terang banget sudah. Nah ini menambahkan lagi makanya Syekh az nuji lewat taklim bukan mengutip bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Ssalam. Salasun yubaiduhum Allah min gairil jurnin tiga macam perbuatan yang walaupun kita tidak berbuat dosa Allah jadi sebel. Tahu oh, sebel. Bahasa Prancisnya gedek. Mana di antaranya yang pertama kata Kanjeng Nabi al akul orang yang punya kebiasaan doyan makan. Yang kedua, at-takabbur, orang yang punya sifat takabbur, sombong. Dan yang ketiga, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, al-bakhil, orang yang punya sifat kikir. Orang kaya saja fikir Allah gedeb, apalagi orang miskin, fikir. Orang kaya, bahil, Allah sebal, apalagi orang miskin, bahasanya kui cincin ganda sturi, sudah miskin tahu diri. Nauzubillah min zalik. Hadirin wal hadirat sekalian Nah, mudah-mudahan ya lewat pengajian tadri akbar di kesempatan sore hari ini betul-betul bisa kita pahami dia ya, termasuk kita tiga golongan yang tadi Nabi wanti-wanti, mana punya sifat Kikir kemudian sombong dan mempunyai kebiasaan tukang makan sehingga betul-betul Allah jadikan kita orang-orang yang kaya hati juga kaya materi kalau sudah hidup model begini makan colenak minum air hangat rasanya enak banget hadirinul hadirat rahimahkullah amin ya mujibat Di sini, Bang makanya Alimam ghazali menyebutkan ada orang kaya tapi kaya orang kaya tapi miskin orang miskin tapi kaya orang miskin tapi miskin orang kaya tapi kaya hidup modal begini Allah karim enak kayak tapi miskin ada tanah ada di setiap tempat duit banyak ampi berlipat-lipat mobil mentereng pada mengkilat rumah berderet ampi bertingkat bahkan alis bininya kalau dandan ampi cepat bahkan kadang-kadang hitungannya ampi untuk nah Hadirin wa hadirat rahimahkumullah Mudah mudah Allah Jadikan kita semua orang yang betul-betul Kaya hati kita Kaya mati juga Mudah mudahan amin Ya muji idin Ya saya kembalikan kepada kata, kata Terima kasih banyak Ustaz Afiqur Rahman K. Haji dan Hundun MZ Mungkin Kaya juga bisa memberikan tips Dan juga memberikan kesimpulan Dari tausiah kita kali ini Setelah tadi disampaikan oleh Ustaz Afiqur silakan Silahkan okay. Baik Bapak Ibu hadirin dan Pemirsa TV Tepiwan Ustaz Taufiqul Rahman bicara tentang Yang dibenci Allah Sekarang saya balik Yang dicintai Allah Mau gak? Tiga orang Mau gak dicintai Allah? Sebelas Mau gak dicintaiin Allah? Ada tiga orang yang dicintai itu Pertama, ahlas sakoh, aku cinta orang yang pemurah, orang yang suka nolong, sakit perutnya kalau nggak bisa nolongin orang, bahagia dengan membahagiakan orang lain. Aku cinta orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Kalau orang kaya pemurah, Allah cinta, tapi kan pantas, kaya miskin pemurah, itu luar biasa orang kaya sedekah 5 ribu yang miskin sedekah 5 ribu sama 5 ribunya tapi beda pahalanya kenapa? buat si kaya 5 ribu apalah itu buat si miskin, dia pasti beras keringat, banting tulang tapi dia berani, seperti beraninya yang kaya itu yang dinilai Allah Satu. yang kedua aku cinta orang-orang yang taubat tapi aku lebih cinta anak muda yang mau taubat Orang tua taubat, Allah cinta, tapi kan pantas Nih, emang ada kudunya itu Waduh itu orang tahajud setiap minggu, sedekahnya, istighfarnya ribuan kali Umur berapa? 70 Lah pantas itu mah Masa 70 tahun menggerim masih ingin aja di perabatan Bagaimana? Aku cinta orang yang taubat, tapi aku lebih cinta anak muda yang mau taubat. Saudara-saudara, yang ketiga aku cinta orang yang rendah hati, tapi aku lebih cinta orang kaya yang rendah hati. Orang miskin enggak sombong, Allah demen. Orang kaya enggak sombong, Allah lebih demen. Kenapa? Kalau orang miskin kagak sombong mah udah pantas aja sudah. Ya, apaan yang lu mau sombongin? Tapi kalau ada orang kaya kata saya tahu tadi apa aja punya tanah di mana mana apartemen punya kebun luas punya kontrakan laut saking kaya saking kaya punya kontrakan laut orang orang kaya seperti itu murah pantas orang seperti itu sombong Allah enggak teman tapi kan orang pantasin pantas aja dia sombong apa aja punya gitu. Masyarakat yang mantasin juga, lu udah miskin sombong, yang lu sombongin apaan, Paul? Jadi alhasil ini bulan berbagi, ayo kita temukan kegemaran membahagia, membahagiakan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan kepada yang memang memerlukan pertolongan. Segera ini tambahan dari saya silakan Pak David kalau ya. ada tips yang mau disampaikan ya kiai mungkin ada yang ingin yang sampaikan tips ya dengan motor pada akhirnya begini motor kita tuh motor tuh asal oli nya kiperes kita rawatin ya motor aja kena filsafat timbal balik tuh tapi kalau dipakai doang kayak dirawatin yang adat mulu juga fantast ya ini bapak-bapak kadang-kadang kan kita sayangan bini ah sayangan motor mau bini motor mau habis dipakai dilapin Bini mah? Apa ngelap sendiri? Sial <gulung> berhenti. Ngaku nih jujur nih. Artinya dalam hidup ini kalau karunia Allah kita kembalikan ke jalannya, licin tuh, bagus, sehat, muter, rolling. Kalau karunia Allah kita kembalikan ke jalannya. Rezeki yang diberikan Allah kita belanjain di jalannya, bantu masjid, bangun rumah sakit, bela yatim, santuni yang lemah, rolling itu sehat, dia akan melahirkan feedback yang berlimpah. Ini makna la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mensyukuri ada, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Ya. Alhamdulillah terima kasih banyak guys. Semoga yang hari bermanfaat kita Uh, selanjutkan, dilanjutkan dengan doa dan buat Anda pemirsa ya uh, Besok Anda bisa datang ya ke Bekasi dalam masjid di Masjid At-Taqwa Insya acara tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah akan diadakan di pondok pesantren At-Taqwa Babylon Bekasi Silahkan Anda bisa datang ke sana dan juga seperti biasa jamnya adalah secara langsung dari pukul 4 sampai pukul sepengah enam sore waktu Indonesia Barat Ya saya dapat David alikundur diri mudah-mudahan disampaikan ini bermanfaat dan senantiasa hati kita dilembutkan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang saat ini benar-benar membutuhkan bantuan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan berdoa bersama dipimpin dengan Kijen yang bisa selera Alamin salli wa salli mubarak ala Syedina Muhammadin lihi wa sabih ajma'in Allahumma ya Allah dengan sepenuh perasaan dan pengharapan Amin. Dalam segala tahan Amin. Kami bermohon kehadiratmu ya Allah Amin. Jadikan kami hamba-hambamu yang panik Mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami Amin. Dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendakmu Amin. Ya Allah jangan jadikan kami orang-orang yang ingkar terhadap nikmatmu Amin. Sehingga nikmat itu berubah menjadi bencana buat kami Amin. Ya Allah ampuni dosa kami dosa ibu bapa kami Amin. dosa saudara-saudara kami umat islam berikan kami hati yang lembut yang mau berbagi untuk kepentingan sesama Amin. karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami Berikan mereka kekuatan zahir dan batin Amin. untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan ini. Amin. Menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Amin. Rabbana atina fid dunya hasyanah. Wabila akhirati hasyanah tawakina ala khasidina Muhammadu Amin. wa ala alihi wa sabihi ajmain. Ana rabbika rabbil aizati amma yashifun. Salamun alal murushariin. Walhamdulillahi rabbil alamin.